الحمد لله رب العالمين، صلوات وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa sallama taslima mal lah khawani wa khawati semoga Allah subhanahu senantiasa menukukan Hidup kita di atas la ilaha illallah Menghidupkan kita di atas la ilaha illallah Dan muwafatkan kita di atas la ilaha illallah Dan semoga kita berhasil Menjawabkan diri Dan keluarga kita Daripada Sesuatu yang bertentangan dengan la ilaha illallah Dan semoga kita Bisa menjaga keturunan kita Daripada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah Amin ya Rabbul Alamin Pertanyaan yang pertama Apa hukumnya berpikir dan berdoa di kuburan? Berpikir di kuburan tidak pernah ada contohnya dari Nabi kita s.a.w Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pandai berpikir Orang yang paling hebat berpikir Tidak akan ada orang yang mampu mengalahkan pikirnya Nabi Muhammad SAW Namun tidak pernah beliau bahawa beliau berpikir di kuburan Berdoa di kuburan ada Nabi Muhammad SAW pernah berdoa di kuburan Yang didoakan itu adalah orang yang wafat yang didoakan itu adalah orang yang yang wafat. Bukan hanya sekedar berdoa, Nabi juga saw juga menyuruh kita mendoakan orang yang wafat setelah terkuburnya seorang sahabat Nabi saw mengatakan, Uduhu di akhikum, istal fi ru di akhikum. Ta'ala muhasad. Mohon kerangkuman untuk saudara kalian sesungguhnya sekarang dia akan ditanya. Akal tadi berdoa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam masing-masing. Masing-masing kita mendoakan untuk orang-orang yang telah kita kuburkan, yang telah kita baringkan di lahat, yang telah kita uruk dengan tanah, kita doakan mereka agar mereka selamat daripada sisa si kubur, mendapat yang kubur, aldiampunkan dosa dan kesalahan mereka. Itu boleh. Namun prakteknya masing-masing dan -masing tidak dipraktekkan secara berjamaah Seperti yang biasa kita saksikan dalam kehidupan materitas kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Apa perbedaan bank riba dengan bank yang tidak riba? Apa perbedaan bank riba dengan bank yang tidak riba? Sekarang saya ingin bertanya dulu banknya tidak riba, itu yang mana? Sulit kita untuk membuat perbandingan karena tidak ada perbandingan Tidak ada yang membandingkannya Bank sekarang yang meminjamkan kita uang Dan menyuruh kita membalikkan dengan jumlah yang lebih besar adalah bank riba Dan panggung menjadikan bagi hasil Praktik bagi hasilnya juga tidak benar Dan cara penerapan bagi hasilnya juga tidak benar Akhirnya menurut hitungan orang-orang yang mengerti Hitungan perbankan ya kembali lagi Kepada hitungan-hitungan riba -hitungan Maka Tidak sulit untuk memberikan perbandingan sekarang Karena apa Karena gak ada yang bisa dibandingkan Kalau seandainya ada bank Ada bank yang Kalau kita menabung seperti yang di Arab Saudi itu Ada sebuah bank bernama Rol Jadi kalau kita menabung Berapapun tabungan kita gak dikurang-kurangi Gak ditambah-tambah Maka itu bisa kita buat perbandingan ya. Atau kalau kita menabung Uang kita berkurang terus karena biaya administrasi sedangkan mereka tidak akan tanpa uang kita, karena mereka tidak akan berbagi. Di dalam pinjaman-pinjaman uang tersebut, maka itu bisa kita bandingkan. Ya. Atau kemudian kalau ada uang, ada bank yang bisa betul-betul mempraktikkan bagi hasil dengan cara yang secara ini ketika hendak membawa membawa nasabahnya kepada bagi hasil, mereka betul-betul buka usaha, betul-betul membuka usaha dan kemudian mengajar para investor untuk Menabungkan atau menanamkan modal Saham Kemudian Dalam hitungan sekian tahun Nanti mereka berkumpapat lagi Melihat keuntungan Dan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal Berapa persen Sementara selama satu tahun Berlangsung perdagangan tersebut Uang tidak boleh diambil Maka itu Bisa dikatakan bank yang menanamkan bagi hasil dengan cara yang baik. Sementara sekarang kita tidak seperti itu. Masukkan uang pagi ini lima puluh juta, pagi sore tarik empat puluh juta, besoknya masukkan lagi tiga juta, besoknya tarik lagi dua juta setengah. Bagaimana caranya menanamkan modal dengan cara yang seperti ini? Tidak mungkin. Maka sulit untuk kita mengatakan bahwa membuat perbandingan-perbandingan seperti ini, karena apa yang dikatakan Syekh belum kita sesuai dengan syariat Allah Taala. Bagaimana hukumnya menabung uang di bank konvensional, terus sudah terlanjur, apa harus pindah? Seperti saya menabung di bank mandiri, meletakkan uang di bank, kalau memang karena tidak amannya di rumah itu hanya sekedar karena itu, hanya sekedar karena itu, ya, hanya sekedar karena di rumah kita sudah tidak lagi aman uang itu ditaruh dan itu kita pun tidak bisa lagi nyenyak dibuatnya karena kekhawatiran demi kekhawatiran yang terus menghantui karena sudah banyaknya orang-orang yang sudah tidak wawas dalam menzolimi orang lain, merampas harta orang lain bahkan mengancam nyawa orang lain. Maka kita hanya sekedar menaruh di sana. Untuk mengamankan uang tersebut dalam keadaan darurat Karena tidak ada tempat yang lebih aman dibanding itu menurut kita Maka kalau sudah di sana biarkan saja Namun jangan petik hasil daripada bunganya Jangan petik hasil daripada bunganya Bunga yang ditambahkan di dalam uang kita jangan dipetik hasilnya Yaitu kita ambil lalu kita manfaatkan Jangan atau bunga tersebut untuk membayar tagihan administrasi bulanan jangan ada juga orang menjadikan bunga itu untuk tagihan administrasi bulanan berarti dia sendiri mendapatkan manfaat daripada bunga tersebut jadi pahami caranya adalah printkan berapa rekening kita ambil berapa bunga-bunganya tersebut ambil bunganya total totalkan bunga-bunga yang ada di sana keluarkan dalam bentuk infak kepada hal-hal yang bermanfaat seperti pembangunan jalan, jembatan, penimbunan tanah, urukan, dan segala macam pembangunan toilet, pembangunan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia arahkan untuk itu ambil poin-poin bunganya nomor sekian bunga nomor sekian bagi hasil, ambil itu totalkan, keluarkan tinggal berarti tinggal di tanah uang kita plus administrasi itu kan tentu diambil tadi dari uang itu, karena sudah dikeluarkan semua, berarti tinggal di dalam uang kita aja, dan pasti dia berkurang karena administrasinya ditarik dari dari hal-hal seperti itu. Begitu caranya, walah utang Namun kalau izin bilang tidak jadi masalah, karena kalau dibanding Kan mana lebih bagus menabung di bank mandiri atau bank mandiri syariah atau bank muammar? Tentu secara hitung-hitungan kasar kita mengatakan lebih baik di bank syariah mandiri. Kenapa? karyawannya berjilbab dia ketika buka pintu assalamualaikum ya seperti itu ya itu itu itu yang membuatnya lebih baik daripada yang di sini kalau di sini, umumnya tidak berjilbab kalau ada satu-satu yang berjilbab namun kalau di sini, semuanya berjilbab semuanya sholat ya. perakudanya harus seperti itu semuanya mengucapkan salam itu saja yang membuatnya lebih bagus Allah ta Apakah seseorang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilah Allah sementara dia tidak memahami makna la ilah Allah yang sebenarnya? Apakah dia termasuk dari Islam oleh Rasulullah untuk masuk surga? Itu Allah yang tahu semuanya Apakah dia mengucapkan la ilah ilah dengan makna yang sesungguhnya sehingga dia pantas untuk mendapatkan saudillah Orang yang mengakhiri hayatnya dengan la ilah ilah atau tidak Atau la ilah Allah itu hanya keluar dari desanya la ilah Allah sebagai ucapan belaka tanpa makna daripada la ilah ilah tersebut Allah yang tahu, serahkan kepada Allah Alhamdulillah kalau kita lihat ada, ada saudara kita, teman kita, keluarga kita, kakek kita Yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah Kita bersyukur Namun apakah dia mendapatkan keutamaan itu Kita tidak pernah ada yang tahu Karena itu masalah gait Karena hal seperti itu adalah masalah gait Kita tidak tahu Kita tidak tahu apakah dia mendapatkan keutamaan itu atau tidak Namun tentu kita berharap bahawa saudara kita yang bapak dengan mengucapkan la ilaha illallah Kakek kita yang bapak dengan mengucapkan Allahu Akbar Mereka adalah orang-orang yang memang akhir hayatnya adalah kebaikan Namun pastiga itu Pastiga itu menentuknya ke kan Tidak ada yang bisa memastikan Karena itu masalah baik Kita hanya bisa berharap Karena tentang siapa mereka Bagaimana mereka dengan la ilaha illallah Apakah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tentang la ilaha illallah Atau tidak Allah yang tahu Tentang dia dan bagaimana hidupnya, Tentu kita berharap ya Namun memastikan tidak kita berharap ya, memastikan tidak Wallahu ta'ala Saya tidak menyebut Masjid tadi, Pak. Saya menyebut jalan Jalan, jalan jembatan Jembatan, itu Ya, tapi kita tidak manfaatkan Ya, tadi, Pak Tapi kita tidak Tidak, tidak ambil faedah daripada riba tersebut Bukan jembatan kita sekadar untuk menghadirkan uang Tak sah Secara syariat sekarang begini, permasalahannya adalah begini Coba kita lihat permasalahan Permasalahannya adalah Ketika kita punya uang 500 juta Tidak ada tempat yang menurut Menurut, menurut sekarang, sekarang yang aman Secara di sana Jadi kita menemukan tempat yang aman Selain daripada sana Sehingga Hukumnya darurat Ketika tidak ada tempat yang aman kecuali itu, darurat kita letakkan uang Mau letakkan di mana Mau kita simpan di dalam kamar mau kita simpan di bawah eh di bawah Rajab, mau kita simpan di dalam mana, mau kita timbun dalam tanah juga bermasalah. Dan seterusnya. Akhirnya kita melihat bahwa itulah tempat yang aman. Kita letakkan di sana. Menyimpan barang, barang berharga. Ya, kalau memang bisa seperti itu diahbot. Kalau bisa seperti itu kita punya uang simpanan, kemudian kita belikan barang berharga. Tapi juga tidak semua manusia bisa melakukan seperti itu karena uang itu kan ditarik lagi diambil lagi karena uang itu kan diputarkan juga karena kalau setiap saat harus beli emas lagi taruh lagi ambil lagi jual lagi seperti itu juga kadang-kadang tidak tidak tidak merupakan kalau memang itu bisa dilakukan itu yang terbaik itu yang sangat terbaik tapi kadang-kadang kan juga kita tahu bahwa uang itu tempat menyimpan saja betul-betul tempat menyimpan karena dia akan diambil lagi. Hari ini terima 50 juta, taruh di mana? Di rumah nggak mungkin. Taruh di bank, karena minggu depan akan diambil lagi. Kalau 50 juta kita belikan emas semua, simpan semua, besok ambil lagi, jual lagi. Yang seperti itu, Pak, permasalahannya. Ini kan permasalahannya sekarang itu, kita tidak berbicara tentang satu kondisi. Kita melihat kondisi berbagai macam umat sekarang ini, yang mana... Dia perjalanan proses uang yang di, di, di kantornya sampai 500 juta, 800 juta, dan dia uang itu berputar terus, sementara tidak ada tempat yang aman untuk menyimpannya bagi dia. Itu permasalahannya sekarang yang jadi tanyakan tadi. Adapun ketika kita memang uang itu mati, dalam arti kata memang uang kita tidak akan diputar kan, betul betul uang mati. Kalau bisa dibelikan kepada emas disimpankan di, di tempat penyimpan barang berharga seperti bapak katakan tadi istilah gelambang itu safety box seperti itu. Kemudian kita bayar sewaannya satu bulannya, satu tahunnya satu juta setengah, dua juta setengah dan yang lainnya itu yang terbaik. Tapi kan itu uang mati. Oleh karena itu biasanya yang diletakkan orang di situ kan seperti uang uang mati, betul betul uang mati seperti surat tanah dan yang lainnya atau surat, -surat berharga lainnya atau emas batangan dan yang lainnya dikarau di situ. Yang betul betul bagi mereka mati. Baru mereka memanfaatkan di saat mereka butuhkan 3 tahun lagi 4 tahun lagi dan segala macam. Tapi orang yang uangnya berputar, setibok bukan merupakan solusi bagi mereka. Nah hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya kita kita sedang bicarakan tadi bahwa ketika itu ada di situ tempat kita satu-satunya kita melihat bahwa aman tempat meletakkan aman, maka apa solusinya ketika uang tersebut datang bunganya datang bagi hasilnya apa solusinya? Nah, di sini memang ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan, biarkan saja. Biarkan di itu. Biarkan mereka. Kita tidak mau ambil. Begitu ambil, ambil uang kita saja. Biarkan uang itu di sana. Sebagian ulama, dan itu lebih kuat karena karena sesuai dengan maslahat dan mudarat. Kalau diletakkan di sana, tidak ada, ada maslahatnya. Bahkan ikut membantu mereka untuk meramaikan kegiatan mereka. Ambil saja, gunakan untuk jalan kaum muslimin. Gunakan untuk jembatan kaum muslimin gunakan untuk fasilitas pailat kaum muslimin. Tapi jangan gunakan untuk beriman anak yatim, muslimin. Itu bukan itu bukan sedekah. Hanya barang-barang yang tidak boleh kita manfaatkan untuk diri kita pribadi yang kita letakkan di jalan, kita letakkan di jembatan, kita letakkan di timbunan jalan, timbunan sesuatu yang ya, yang seperti itu. Nah, itu permasalahannya, Pak. Bukan kita sebenarnya menyarankan. Oleh karena itu dari dulu sampai sekarang sudah terhitung tiga tahun lebih. Saya selalu menyorakkan menyurahkan, dan menyurahkan kepada ikwan dan ikwan-ikwan kita. Tolonglah kalau ada yang berada antara kita yang mau menjadi pahlawan, buat sebuah sebuah bank. Buat sebuah bank. Bank kecil kecilan, tapi tempat penyimpanannya amat dan terkawal dan mungkin solusi untuk saudara-saudara kita yang akan eh, menyimpan uang Tempat menyimpan uang bingung untuk meletakkan di mana gitu. Atau kalau kita kenal dengan orang-orang yang dibang Mungkin kita bisa usulkan kepada mereka Untuk sekedar menyimpan dan kita jangan diberikan bagi hasilnya Kita jangan diberikan bunganya Cukup berapa? Silakan potong biaya administrasi untuk biaya mereka Tapi yang kita tidak tidak mau Itu lebih aman Tapi untuk saat ini belum dapat Karena pihak mereka juga tidak berani Untuk melakukan tindakan seperti itu Karena bank juga menurut mereka sudah ada aturan-aturan permanen yang tidak boleh dilanggar. Dan saya sudah sudah mencoba sudah mencoba ikut rapat di pembentukan BPR Syariah Bank Pengelitaan Rakyat BPR Syariah. Tapi kemudian tenaga yang ada tidak tidak kuat untuk membentuknya. Sudah sudah ada usaha untuk itu, cuman belum Allah tanggut untuk terwujud. Sementara tidak ada tempat menyimpan yang lain. Dimana kita mau menyimpan menyimpannya? Dimana? Kawan-kawan kita yang kemudian peredaran uangnya sampai 15 miliar, mau taruh di mana uangnya? Hal lain seperti ini. Sementara dia butuh tarik, simpan, tarik, simpan, tarik, simpan. Mau taruh di mana uangnya? Hal seperti yang jadi permasalahan kita. Adapun kalau kita memiliki uang yang mati, yang memang itu adalah harta yang mungkin kita butuhkan 5 bulan lagi, 7 bulan lagi hasil penjualan rumah, hasil penjualan tanah yang tidak akan kita belikan apa-apa, mungkin yang Bapak jadikan solusi itu dia adalah yang terbaik, ya itu yang terbaik. Belikan emas batangan, ya satu batang satu kilo dua ratus apa juta kira-kira, hmm. nol informasinya begitu, Allah alam. Simpan di safety box, bayar, ya itu, itu yang terbaik. terbaik. Tapi tentu setidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu Allah. Bagaimana akad nikah di zaman Nabi SAW apakah ijab kubur seperti perjabat tangan ketika akan akad itu memang ada contohnya dari Rasulullah seperti yang kita lihat akad nikah di zaman sekarang jazakallahu khair syarat daripada akad nikah ada lima pertama adanya wali adanya mempelai laki-laki Adanya ijab dan qabul Adanya mahar Adanya saksi Adanya ijab dan qabul Adanya mahar, adanya saksi Wali Mempelai laki-laki Ijab, qabul, mahar Saksi, lima Dua orang saksi Dan dalam pembahasan ijab dan qabul Dalam pembahasan ijab dan qabul Asal jelas Kalimat menikahkannya Dan jelas siapa yang dinikahkan Kemudian ada kalimat menerima Sah Sah Saya nikahkan anda dengan putri saya Putri dia cuma satu Berarti kan jelas orangnya Dia punya anak tujuh Enam orang putra Satu orang putri dia mengatakan kepada, wali mengatakan kepada mempelai laki-laki, saya nikahkan anda dengan putri saya. Dia tak nyebut nama, kamu tidak nyebut apa, kamu. dengan putri saya. Si mempelai laki-laki jawab saya terima pak. Dan maharnya telah diketahui sesama mereka. Ijab dan kabul tidak mesti harus menyebutkan mahar. Mahar sudah diketahui sesama mereka. Saya terima pak. Itu sudah sah. Karena putri yang dinikahkan itu satu-satunya putri dia. Tidak putri dia yang lain. Tapi kalau putrinya dua, tiga, lima. Dia harus menyebutkan siapa putri yang mana. Supaya kemudian tidak salah. Karena ketika dia mengatakan saya nikahkan dengan putri saya. Saja. Sementara putrinya ada tiga. Yang mana ini yang mau dinikahkan. Karena kata-kata putri bisa masuk ke dalam. Tiga orang yang sama-sama anak daripada bapak ini. Atau kalau seandainya. Disebutkan saja salah satu Bentuk daripada Si putri, contoh Putri bapak itu dua Satu pendek satu panjang, tinggi Saya nikahkan dengan putri saya yang paling tinggi Itu sah Asal menunjukkan Asal menunjukkan siapa orangnya Hanya itu saja, Islam tidak mempersulit Islam tidak mempersulit adapun yang sekarang Dengan cara-cara yang sekarang Itu sudah banyak yang aneh-aneh Tambahan-tambahan harus satu lampas, tidak boleh terputus, kurangnya-nya tidak sah, ya kan? Kurang panjang tunai tidak sah. Oh kurang panjang tunainya, terlambat menjawab tidak sah, harus begitu begitu wali misalnya, naik langsung jawab, saya terima. Terlambat menjawab tidak boleh. Kalau begitu adanya. Orang yang gago gak pernah bisa menikah untuk selama-lamanya Kalau begitu keadaannya Orang yang gago Kan ada orang yang bisa ngomong lancar kan Gak bisa nikah untuk selama-lamanya Jadi Islam tidak pernah mempersulit Banyak-banyak sekali Dan satu satu kaidah yang perlu kita ketahui Yang mempersulit kita itu diri kita sendiri Yang mempersulit kita Diri kita sendiri bukan Islam kita yang mempersulit kita sendiri. Peraturan yang kita buat sendiri, itu yang mempersulit kita. Pada dasarnya Allah dan Rasulullah telah menetapkan kaedah syariat. Yang itu mempermudah sekali. Mudah sekali pelaksanaannya. Kita yang mempersulit diri kita sendiri. Dengan adanya peraturan-peraturan yang kita buat. Dengan itu kita sulit. Dalam setelah hakat nikah, diajurkan walimah. Dalam Islam apa adanya? Walaupun hanya kemudian seperti Nabi Muhammad, hanya dengan membagikan kurma. Karena maksud daripada walimah itu Mengumumkan saya sudah menikah Supaya tidak ada zon orang di belakang. Loh kok jalan berdua kapan nikahnya Itu maksud daripada walimah Jadi kalau tidak ada Biaya untuk potong kerbau Tidak ada biaya untuk potong kambing Dan beli ayam 30 ekor Tidak apa-apa Bagikan kurma Nabi SAW pernah walimah dengan membagikan kurma Selesai Artinya kalau enggak kuat untuk potong kambing Ya bagi lontong saja Sah walimahnya Resmi walimahnya syariat itu Artinya orang-orang yang Tidak perlu utang sana, utang sini Untuk sewa tendanya sudah habis 1.500.000 Dengan 1.500.000 buat lontong Sudah banyak, selesai akan nikah ya? Selesai walimahnya Enggak sulit kan Atau enggak usah buat lontong Beli saja pisang Beli pisang, beli salak, beli jeruk Sudah datang undangkan kawan makan Apa ini sewa walimah saya nikah dari malam Selesai. Tapi apa yang membuatnya sulit ketika kita buat peraturan untuk diri kita sendiri? Peraturannya seminggu sebelum pernikahan harus naik mami-niik mami harus naik, ya kan? Kalau tidak nanti diundang orang sekilili, nanti orang marah. Sudah susah payah orang untuk keluarga kita untuk ngundang niik mami kiri kanan, panikianya apa, tendanya di mana, mobilnya apa, segala macam yang nyimputnya kemana? Harus jemput dulu, jemput dulu harus pakai antaran. Sekian pula talamnya harus pergi Ngantar, ini pula jenis-jenis ayamnya harus seperti ini, seperti ini makannya harus seperti ini. Masak lagi orang Amerika. Kan itu peraturan kita untuk kita. Yang akhirnya mempersulit kita sendiri kan? Tuh pada akhirnya mempersulit kita sendiri. Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Jadi pada akhirnya yang mempersulit kita itu adalah kita. Islam memberikan peraturan yang sangat mudah, sangat mudah. Allah mengatakan dalam Al-Quran yudulah bikkumul Yusrawalai yudukumil usraw. Dan kemudian seperti sekarang itu ada lagi yang namanya silat ta'liq silat ta'liq dan itu semacam-macam diwajibkan, harus baca. Bahawa saya perjanji saya tidak apa lah pasnya. Niatanamzah ya, waktu itu tidak baca, sebenarnya saya tidak baca juga taklik, saya berjanji untuk tidak menyakiti istri saya tidak begini berwajib ber, berjanji untuk memberi nafkah kalau saya nanya begini, begini, begini kalau saya tidak, tidak dapat janji selama 3 bulan berturut-turut, atau saya mengasari istri saya, segala macam istri saya berhak untuk minta kepada pengadilan mengegalkan perceraian, belum menikah sudah bicara perceraian belum menikah sudah bicara perceraian, bayangkan dan dia menyerahkan uang sepuluh ribu sebagai iwat dan dengan itu jatuhlah talak satu. Jadi kita diri kita sendiri. Apalagi sekarang dengan peraturan-peraturan yang Yang aneh-aneh. Silakan Pak. Tak tak tahu saya pak. Dari mana kau jom mengambilnya itu dalam... Betul betul tak tahu saya. Betul betul tak tahu saya. Dari mana di signing? Harus di lagi lagi perum laki-laki dan dan wanita itu. Wallah mungkin yang contohnya gereja Pak. Wallah. Contohnya mungkin di sana karena mereka di sana harus baptisan di. Sandi. Yang perempuannya harus mengucapkan yang laki-lakinya harus mengucapkan kata-kata itu, mau disatukan di atas. Itu teranjur dengan bertaubat insyaallah selesai. Kalau yang sudah terlanjur, tidak ini masalah. Yang permasalahan kita adalah yang ter yang ke depan. Kalau yang sudah terlanjur, alangkah banyaknya kehidupan kita yang sudah terlanjur. Alangkah banyaknya kehidupan kita yang sudah terlanjur. Yang terlanjur adalah permasalahannya. Ibn Upayi mengatakan, hari kita ada tiga. Hari kita ada tiga. Dan kita tidak akan hidup, itu di hari yang tiga ini. Pertama, hari yang telah lewat. Hari yang telah lewat. Dan cara membenahinya gampang dengan bertaubat gampang habis itu hari yang telah lewat cara membenahinya dengan cara bertaubat sesali apa yang telah kita lakukan tinggalkan bertekad atau tidak kembali menjalankannya habis itu hari yang telah lewat itu Allah telah berjanji Allah akan ampunkan dengan bertaubat apa yang telah lalu hari yang kedua hari yang akan datang hari yang kedua hari yang akan datang cara membenahinya gampang kata Nul Kaim cukup dengan tekad kalau tekad kita sudah, hari yang akan datang tekad saya begini, Insya Allah bagus sudah hari ini. Hari yang ketiga, hari yang sekarang kita hadapi, ini yang butuh perjuangan. Hari ini, hari yang sedang kita hadapi sekarang, itu yang butuh perjuangan. Karena yang lalu cukup dengan taubat, yang akan datang cukup dengan tekad. Hari yang sekarang, hari inilah hari perjuangan. Maka kalau kita ingin melihat perjuangan kita Adalah jadi ini. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan apa Inilah perjuangan kita Besok ada masalah lagi Sedang kita hadapi Ketika hari itu itulah Di saat itulah perjuangan kita Detik demi detik yang kita lalui Dalam keadaan sekarang itulah perjuangan Ini ada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Bagaimana kita Ini ada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Bagaimana kita Itulah perjuangan Maka perjuangan kita dengan hari yang sekarang kita hadapi Adapun hari yang lalu cukup dengan taubat dan Allah berjanji mengampunkan seluruh dosa dan kesalahan. Hari yang akan datang tekad dengan tekad yang kuat. Hari yang akan datang bisa di, di, digapai dengan baik, InsyaAllah Allah. yang permasalahan sekarang pertanyaannya bagaimana kita dengan hari ini? Allah beri tanggapan. Bolehkah bisnis pulsa dengan sistem multi level marketing? Multi Level Marketing (MLM) caranya banyak, peraturannya berbeda-beda antar satu MLM dengan LMM yang lainnya, maka tidak bisa dihukum rata, tidak bisa dihukum, dihukum rata. Apabila dalam MLM itu ada yang berbentuk merugikan orang lain, maka dia terlarang. Ada bentuknya merugikan orang lain dia terlarang Tapi kalau dalam Multi level tersebut Tidak ada merugikan sama sekali Tidak ada konsep Menzolimi orang sama sekali Betul-betul ditelaah oleh Orang yang mengerti konsep perdagangan Kemudian dilihat tidak ada sedikit pun Maka itu satu hal yang halal Di inti tanyaan Zawajal ya? Maka tidak mengerti saya untuk menjawabnya Karena tidak tahu bagaimana sistem yang berlaku untuk memutuskan MLM itu bagus atau tidak, halal atau tidak, butuh peraturan MLM itu sendiri. Bagaimana peraturannya? Kadang-kadang di, di peraturan itu bahwa nasabah itu diwajibkan untuk memenuhi target. Kalau diwajibkan untuk memenuhi target itu pun iman, karena perdagangan belum tentu orang akan menuh target. Saya dimaklumi, ya, kan? Perdagangan tidak tidak tidak tidak diwajibkan memenuhi target. Kerana rezeki Allah yang atur Tidak mungkin sama setiap hari rezeki kita Sehingga ketika mereka sudah mewajibkannya Mereka sudah bisa menakarnya Ketika jaringan mereka sudah sekian Tinggal kali sekian per orang minimal Mereka dapat keuntungan sekian Sudah ada kali-kalinya di mereka Hal yang seperti ini Atau kemudian Mereka diwajibkan untuk terus Menjadi anggota dan memperbaharui Satu anggota sekali dalam setahun Sekali dalam dua tahun bayar lagi itu bagian dari pada penzoliman. Jadi sekali setahun kalau mereka punya punya jaringan 5 juta masing-masing bayar seratus ribu mereka sudah dapat setengah miliar satu kali dalam setahun seratus ribu aja. Kalau jaringan mereka sudah sampai 5 juta, jadi yang mereka inginkan sebenarnya jaringan untuk mendapatkan tanah subur segar dan bukan perdagangan itu di dalamnya ada ada penzoliman. Di dalamnya ada apa? Ada menzolim. Jadi hal-hal yang seperti ini yang terlarang sebenarnya Ketika di dalam perdagangan itu ada hal-hal yang bersifat menzolimi Walaupun itu secara tersembunyi Apabila tidak ada bentuk menzoliman di dalamnya sedikit pun Maka bentuk MLM pun dibolehkan Oleh karena itu saya tidak bisa menjawab Karena hal yang seperti ini harus dikaji dengan keadaan MLM-nya sendiri a'lam. Syarat lain Allah ada dua Satu beribadah hanya kepada Allah Dua menjauhi Mengingkari peribadatan selain Dari Allah Apa maksud menjauhi mengingkari? Apa maksud menjauhi mengingkari? Saya sudah saya membaca kata-katanya Karena rumah saya Dekat dengan orang yang Melakukan kesilikat dalam kurung dekat dengan orang Cina. Kalau kita boleh membanding-bandingkan mana yang lebih besar kesyirikan di zaman sekarang dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya pertama sih tidak bisa saya tidak bisa membacanya dengan baik. Apa maksud menjauhi, mengingkari dari kata itu karena rumah saya dekat dengan orang dengan kesingkatan. Dekat dengan orang Cina Maaf saya hanya menjawab Sesuai dengan apa yang saya pahami Apakah menjauhi itu artinya Kalau ada orang berbuat Samping rumah kita juga harus jauh kita dari sana Seperti Di samping kita ada Orang Cina tinggal Apakah berarti kita harus menjauh dari sana Ya menjauhi Dari diri kita maksudnya Menjauhi dari Dari diri kita, Di samping Nabi Muhammad Sang-Sang juga hidup orang-orang Yahudi Tentunya mereka juga melakukan apa? Kesirikan Menjauhi maksudnya menjauhi dari diri kita dan kehidupan kita Namun kalau kita bisa berdekatan dengan orang-orang yang baik Itu lebih baik Kalau kita bisa pindah Kalau suasana di seliling kita tidak menuntun kita Kepada yang lebih baik Dan ada tempat untuk kita pindah ke tempat yang lebih baik Dan suasana di tempat yang mendukung kita untuk selalu beribadah lebih baik Maka itu lebih baik kalau boleh kita membandingkan Mana yang lebih besar kesirikan di zaman sekarang Dengan di zaman Rasulullah SAW alam, Kesirikan di zaman ini sudah bervariasi, Sudah banyak Dan para ulama telah mengatakan Kesirikan di zaman sekarang lebih banyak Dibanding kesirikan di zaman Rasulullah SAW Wallahu'ala Silahkan, silahkan. Apakah di dalam Islam boleh tukar tambah? Jawabannya boleh Kalau seandainya Barang itu adalah barang-barang Yang riba Barang-barang yang terkenal riba hadal. Yang jumlahnya ada 7 Mas Herak Kurma Gandum Tepung gandum Kemudian Tepung gandum yang kasar dan yang halus Di zaman Nabi SAW Kemudian Garam Barang-barang yang seperti ini Dan yang semisalnya Yang sekiatannya Seperti emas dan perak Sekiatannya sekarang adalah Uang Kalau tukar tambah dalam barang-barang yang terkena riba. Barang-barang ribawi itu harus Sama Tidak boleh tukar tambah Kalau tidak sama takarannya Kurma yang bagus 2 kilo Tidak boleh ditukar dengan kurma yang tidak bagus 4 kilo 3 kilo, tidak boleh Beras yang bagus Beras solo 5 kilo, diganti dengan barang Beras kurang bagus 7 kilo Tidak boleh Karena itu barang-barang ribawi Namun kalau tukar tambahnya di luar barang riba Tidak apa-apa Tukar tambah mobil misalnya Kita serahkan mobil kita yang jelek Kita ambil mobil lebih bagus Tambah uangnya masalah Karena mobil bukanlah barang Barang yang terkena Barang riba barang riba Kita tukar handphone Ya gak mungkin lah kita serahkan 3310 kemudian kita ambil yang N70 gitu Itu tanpa nambah gak mungkin kan Pastilah kita berikan handphone itu kita ambil handphone baru ada suku harga kita bayar itu nggak apa-apa boleh ya. hati-hati ibu-ibu ibu-ibu atau bapak-bapak yang menemani ibu tukar tambah emas emas barang ribawi tidak boleh ditukar dan ditambah kecuali dalam keadaan sellevel sellevel di sini adalah timbangannya tidak peduli emasnya bagus Ukiran bagus, tidak bagus, tidak peduli Kalau harus Kalau harus Yang punya kita Tiga Emas Tiga emas misalnya Namun ukirannya tidak bagus Ditukar dengan tiga emas yang ukirannya sangat bagus Nambah uang itu ribat Hati-hati Jalannya adalah jual dulu kita punya emas, baru beli emas yang yang kita inginkan. Jalannya seperti itu. Karena dalam barang-barang yang riba dia harus selevel timbangannya, tidak dia tidak lihat bagus tidak bagusnya. Karena ketika sahabat menukar dua gantang kurma yang bagus dengan empat gantang kurma yang tidak bagus, Nabi mengatakan inilah riba. Kenapa tidak kamu jual saja tadi kurma Baru beli kurma lain Walaupun menurut perhitungan kita Menurut perhitungan kita Harganya berbeda Namun syarat telah memberikan keputusan Bahawa dalam barang-barang yang seperti ini Tidak boleh ada Penambahan lima, lima, lima emas Lima emas juga yang terima Tidak perlu yang kita berikan itu Emas batangan terima emas olah, perlu. Yang penting lima Tukarnya 5, butternya 5 Kalau kita Tidak mau seperti itu Maka jalannya jual dulu kita punya emas Dapat uangnya baru cari lagi Emas yang Mau kita inginkan Sehingga kita ter, tidak tidak terkena riba kabar. Namun ketika kita punya Orang-orang Orang-orang pedagang emas Tidak mungkin mau dia Serahkan tiga Ke kita, dia serahkan tiga. Serahkan ke dia tiga, dia berikan ke kita Tiga tanpa penambahan uang Tidak akan mahu dia Karena tidak ada untungnya bagi dia di situ. Apalagi kalau kemudian kita ambil lebih bagus Tidak ada untungnya bagi dia Bahkan itu kerugian Maka hati-hati dalam masalah Emas Itu banyak sekali kaum muslimin yang tidak, tidak tidak sadar akan arah itu Dia merasa tidak ada masalah Tukar tambah sama dengan tukar tambah mobil Itu berbeda Karena emas barang-barang barang riba, barang-barang yang bisa terkena riba fadl. Wallahu taala. Benar kan? Oh, nah, itu nah. Kalau non riba tidak. Iya, bisa. Jenis lain dari mamah itu. Iya, itu Dan yang dikhiaskan ke sana ya. Dan yang dikhiaskan ke sana. Ya, misalnya kita kita tukar sepeda motor misalnya. Kita antarkan supra tahun 78 ya Pak 98 kita mau ambil yang supra X 125 yang baru berarti kita ke bawah. Jadi di masalah antar uang, antar barang, ambil barang berapa selisihnya bayar. Tidak ada di masalah. Allahu Akbar. Kalau supra sama Brother ini mana, Pak? Memakai dari dua, Pak, memakai dua emas jadi lima emas. Jadi yang tiga yang dua emas yang tiga emas kita ambil uangnya. Manapun, orang itu orang itu tidak akan yang dua emas ganti dulu emasnya dia tanda akan tidak, tidak, tidak, tidak. tidak akan seperti itu alhamdulillah nah, kan kan, kan, ini dua ya. emas kita mau lima emas ya. kita serahkan kepada dia dua emas ya. kita ambil lima emas 5, Apakah dua emas yang kita serahkan Diganti dengan dua emas oleh dia Itu gak mau dia Pak. Pasti ada dua emas Yang kita anukan tadi kurang Dikurangin sama dia Dikurangin sama dia Harga dua emas yang kita serahkan ke dia Di depan dia menjadi Satu kemas yang emas Seperti itu Seperti itu Jual Jual Tapi kalau dia mau, betul-betul jujur Dua emas ganti dengan dua emas Tanpa ada penambahan biaya segala macam Tapi sulit, lebih baik jual Kemudian beli yang baru Itu lebih selamat Selamat dari perniagaan duniawi Selamat dari hitungan-hitungan syariat Selamat dari hitungan-hitungan syariat Karena pada dasarnya mereka tidak mau Penjual emas barter begitu saja, tidak mau deh karena itu tidak ada untungnya bagi dia sama sekali. Ya, wallahu taala. Dan sering sekali orang-orang alfa dalam masalah ini sehingga dia merasa tukar-menukar emas sama dengan tukar-menukar uang, tukar-menukar mobil, sepeda motor enggak sama. Karena yang satu barang, yang tidak boleh ditukar itu dengan barang yang sejenis. Sejenis. Setakaran, sejenis dan setakaran. Tapi kalau sudah berbeda, boleh. Emas ke perak boleh. Boleh Beras ke Ke rumah Kalau sudah berbeda tidak apa-apa Kalau sudah berbeda tidak apa-apa Dan barang-barang yang seperti itu Kalau sudah berbeda boleh dengan syarat tetap cash Tidak boleh ditanggung-tanggungkan Dan juga pedagang-pedagang di pasar pedagang-pedagang di pasar yang butuh Uang-uang kecil Itu biasanya 100 ribu diganti dengan 98 ribu Uang Rp100.000 mereka satu, diganti dengan uang Rp98.000-Rp97.000, kurang Rp3.000.000, itu tidak boleh, itu harap. Itu ribat. Nanti uang-uang Rp10.000 diganti dengan Rp500.000-Rp500.000, tapi jatuhnya bukan Rp10.000. Kurang rp misalnya itu tidak boleh. Hal-hal seperti itu ribat. Barang yang sejenis harus sama nilainya. Wallahualaikum. Silahkan, Pak. Falas Nah perdanaan falas Di sini para ulama Para ahli fikih telah, telah melihat kondisi keadaan Apakah falas itu Emas dengan emas Kiatannya adalah emas dengan emas Atau emas dengan perak Ya, ya sempat Sekarang kan di zaman Rasulullah emas Ditukar emas Perak ditukar perak Itu harus sebanding Harus sebanding di zaman usulnya ada juga pertukaran antara emas dengan perak. Itu sudah tidak sebanding lagi. Dan itu sesuai dengan takaran harga, harga hariannya. Sesuai dengan takaran harga hariannya. Apakah pertukaran uang falas. Dari rupiah ke dolar. Rupiah ke ringgit. Rupiah ke rial, kan gitu kan. Itu kiasannya di dalam syariah. Emas dengan emas atau emas dengan perak. Yang sahih. menurut Takaran para ahli fikir Kiatan di dalam syariat adalah pertukaran Emas dengan perak dan bukan emas dengan emas Saya dipahami Pak? Saya, saya, saya, saya takut tidak dipahami Apakah penukaran falas rupiah Dengan dolar Itu dalam kiatan syariatnya Emas ditukar emas Atau emas ditukar perak? Kiatan yang paling cocok adalah Emas ditukar perak Kalau emas ditukar perak tidak Tidak apa-apa lebih namun tidak boleh tidak kas. Tidak boleh tidak kas. Boleh berbeda dia apanya? Takarannya berbeda, namun harus kas, harus iadalah biad. Idza tlafati al-ajnas, kalau barang-barang seperti ini sudah berbeda jenisnya, fabi'u kaifa ta'tum ila kana yadan biad. Jual terserah kalian tapi harus tangan dengan tangan. Artinya pembayaran langsung. Jadi tidak boleh kita pergi ke Palas, Mentang-mentang Palas itu adalah keluarga kita. Mentang-mentang Palas itu adalah teman kita. Kita mau beli dolar. Kita beli dolar. Katakanlah uang kita untuk 10.000 dolar. Rupiah. Serahkan ke dia. Kita ambil dulu 5.000. 5.000 sisa tarot. Nanti saya ambil 3, 3 hari lagi, 4 hari lagi. Tidak boleh. Karena pertukaran hari, pertukaran, pertukaran nilai uang. Karena pertukaran hari, pertukaran Nilai mata uang tersebut Sama dengan emas dan perak di nama Rasulullah Setiap saat dia berbeda Fluktuasi, kadang-kadang emas itu menurun Menaik dan segala macam Dan itu yang dilihat oleh Isyadat Islam, sehingga Nabi mengatakan Kalau perbedaan itu terjadi, boleh Tapi harus Cash pada hari itu, sesuai dengan harga hari itu Maka tidak boleh kita Tukar uang Pertukaran uang kemudian kita tinggal di situ dulu, tidak boleh Dan ini juga diterangkan oleh Syaikh Maseh Di dalam kitab Syarul Mumti Dan beliau terangkan dalam beberapa kajian beliau Bahawa hati-hati dengan kita Yang tukar uang Kemudian pertukaran Uang itu tidak diambil secara kes Dikhawatirkan Masuk ke dalam bab riba, contoh Kita tukar uang dengan, dengan Saudara kita Uang 50 ribu, kita mau Uang 10-10 ribu, tapi enggak ada sama dia 10 ribunya, 10 ribunya hanya ada 30 ribu. Kita tukar, kita tukar ke dia Ambil 30 ribu, serahkan 50 ribu, 20 ribunya tak kapan-kapan kita ambil. Itu nggak boleh. Saya dipahamin. Gak? Sebenarnya kan kita tukar uang 50 ribu ke 50 ribu yang sama, namun kita satu lembar dia lima lembar harus jadilah ya jadilah harus cash. Nabi memberikan keterangan seperti itu. Kata beliau, hal ini Banyak dilakukan masyarakat Dan kita khawatir masuk ke dalam Bakliba Karena harga uang fluktuasi Dan oleh karena itu jalan keluarnya Apabila kita tukar uang dalam kondisi Apapun harus cash Kalau tidak, jalan keluarnya pinjam aja. Lebih baik pinjam dibanding tukar Kalau tukar kan kita ambil 30 ribu, kita serahkan 50 ribu Uang mat apanya sisanya entah kapan kita ambil, nggak jelas, karena memang dia kakak kita, adik kita, saudara kita, kan begitu? Judulnya adalah pertukaran, itu nggak boleh. Kalau mau pinjam, berarti kalau pinjam kita ambil 30 ribunya, 50 ribu tetap kita, kita pegang kan? Ha? Kita ambil yang 30 ribunya, pinjam berarti. Jalan keluarnya seperti itu. Namun kalau kita ambil 30 ribu, kita serahkan 50 ribu sebagai E, ya sebagai pertukaran begitu saja Dan kemudian kita Itu takut jatuh ke dalam Yang tadi, barangnya sejenis Takarannya berbeda Dan tidak cash Itu berbahaya Jadi kita takut jatuh kepada hal Yang seperti itu, kata beliau Maka kita ingatkan saudara kita untuk pertukaran Uang harus dalam keadaan cash Walaupun itu hanya remeh Mungkin dipandang remeh itu kan saudara kita Berapalah 20 ribu segala macam. Tapi syariat adalah syariat kita tidak tahu apa rahsia di balik semua itu yang bisa menjatuhkan kita ke dalam hal yang tidak baik. Allah taala. Pelan. Pembayaran dengan cara membayar dengan barang yang tidak sama itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah boleh, namun pembayarannya dilihat hari pembayaran, harga hari pembayaran, bukan harga hari perjanjian. Contoh, ini barang dijual kepada kita dengan harga 10 ribu dolar. Kita sepakat, beli. Namun saya bayar seminggu lagi. Gak apa-apa. Ambil barangnya, berarti kita punya utang 10 ribu. Di saat jatuh tempo kita, dua minggu lagi kita baru bayar. Berapakah 10 ribu kursnya pada hari itu? Kalau kita ingin bayar dalam rupiah, kita harus totalkan kurs hari itu kali rupiah. Kalau dia naik maka naik Kalau dia kurang maka kurang Hasilnya adalah Yang diterima oleh pedagang tetap 10 ribu dolar Yang diterima oleh pedagang tetap 10 ribu Dalam kondisi apapun Naik dari 10 ribu ke 15 ribu Kita tetap bayar Yang diterima pedagang tetap 10 ribu dolar Turun dolar dari 10 ribu Ke 8 ribu Yang diterima pedagang tetap 10 ribu dolar Karena transaksi kita dalam jumlah Dolar harus dalam kondisi tertentu. Sama artinya dengan. Pedagang ketika mengatakan saya tidak mau tahu. Yang penting saya terimanya dolar. Kondisinya sama. Berarti kita kan harus ambil uang dulu. Beli dolar dulu. Baru serahkan ke dia. Hasilnya akan sama dengan kita bayar ke dia rupiah. Dengan kurs dolar hari ini. Sama persis. Akan tetapi. Kita transaksi hari ini. Dolar 10 ribu berarti hutang kita kita peruskan ke dolar misalnya 100 juta 2 minggu lagi kita mau bayar kita tetap membayar 100 juta padahal dolar sudah naik ke 15.000 seharusnya kita bayar 150 juta kita nggak mau itu penzeliman untuk pedagang karena akhirnya dia tidak menerima 10.000 dolar padahal transaksi kita dengan 10.000 dolar penzeliman untuk dia Ketika harga sudah lima ribu, kita serahkan tetap 100 juta, karena kita beli minggu yang lalu seratus dengan kurs 10 dolar sepuluh ribu per dolar, itu kezoliman untuk pedagang dan itu seluruh kezoliman itu telah diatur oleh syariat itu tidak terjadi. Maka pembayaran dalam bentuk jumlah lain boleh dengan dua syarat. Pertama, kurs hari itu, yang kedua ya dan biarin, cash. Wallahualam. Kalau spekulasi bagaimana sahaja main itu, tak? Spekulasi ini bagaimana? Ia itu kan, kita akan bermain untung-untungan, tak? Bermain satu pelajaran pemain satu minggu lagi ada barang ini sekarang kami bermain sekian pemain kan? Jadi dapat tengok nanti satu minggu lagi dan nanti mungkin harga barang naik. Jadi maka kita berikan catatan barang pemain kan? Jadi nanti kita tahu pemain waktu kita menuju itu harga yang tak naik, tak jadwal. Angka yang tak naik, tak jadwal juga. Tidak Main untung-untungan. Dia dilihat dalam kasusnya. Apa kasusnya? Karena gini, Pak. Seluruh pedagang juga, dia tidak tahu nasibnya ke depan seperti apa. Kalau bisa dikatakan itu spekulasi. Spekulasi semua. Karena ketika dia beli barang ini, dengan harga segini, berapa dia akan jual? Karena belum tentu barang itu di saat dia... Terjual dibeli lagi kak, barang itu dapat. Permasalahannya apa sebenarnya? Karena saya tidak tidak paham. Itu yang untung kira keuntungan, tapi keuntungan untung itu memang nggak boleh. Ya. Untuk tidak permasalahannya apa? Ya? Enggak, saya, kita ingin sekarang itu beli apa? Ya, taruh kita, dollar, kita beli dolar ya. ya. Sekarang kita beli dolar sembilan ribu. Uh, kita ya. harapkan nanti lagi kita akan kira-kira ya seminggu lagi mungkin naik Tahu-tahu nanti yang yang kita apa itu pelatihan itu kira-kira yang tangkap pemain naik tahu-tahu tu itu kita jangan kan? itu, kan, itu kan jelas jadi kan jelas itu jadi masalahnya nah. itu kan jelas ya jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita beli dolar dengan harapan dolar naik ya. kemudian ketika naik kita lepaslah lagi ya. untuk ambil keuntungan ya. itu tidak boleh itu tidak boleh seperti itu tidak boleh Karena itu akan merusak, itu akan merusak. Karena di saat dolar naik, semua orang melepas dolar itu akan semakin merusak, merusak tatanan masyarakat, tatanan ekonomi dan yang lainnya. Maka seluruh ulama mengatakan seperti itu. Iya, kita marah. Apalagi kemudian ketika barang itu itu ditahan, ditahan, ditahan, artinya barang itu menjadi mahal. Iya. Dilepas, hancur-hancuran harga pasar. Seperti tidak, tidak, tidak, tidak baik. Keuntungan untuk kita, kita tidak memikirkan untuk orang lain Dan membeli barang untuk ditahan Itu tidak boleh Membeli barang untuk ditahan, itu tidak boleh Wallahualam. Sampai di disini pertemuan kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita Pemahaman Tentang agamanya yang hak syariatnya yang mulia Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqamah Untuk di atas agamanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakallah Alhamdulillah لا اله الا الله استغفر الله